Dari Lampung, ada rombongan dari Lampung katanya. Ada berapa orang dari Lampung? 43 orang, Alhamdulillah. Yang paling jauh mungkin di sekitar Pondok Gede ada. Justru itu yang paling dekat. Bapak ya. <tik> ya, ada wajah-wajah yang uh, sudah uh, biasa saya lihat di acara Bekerja Hati ini sudah sering hadir di sini. Ada juga wajah-wajah baru. Yang Insya Allah nanti ada kesempatan untuk bertanya. Tapi apabila waktunya sangat terbatas dan tidak bisa semuanya bertanya, mudah-mudahan satu dua pertanyaan um, dari jamaah yang lain bisa mewakili pertanyaan yang lainnya. Jadi mudah-mudahan tidak ada yang berebut, tidak ada yang kecil hati, tidak ada yang marah sudah jauh-jauh datang ke sini tidak bisa bertanya langsung karena tidak jarang jamaah yang hadir ke sini walaupun tidak bisa berinteraksi. Tidak bisa berselaturami secara langsung Tapi karena menjalankan solusi yang diberikan oleh Ustaz Danul Alhamdulillah masalah atau musibahnya bisa terlebaskan Nah tema kita pada pagi hari ini adalah meningkatkan nilai ibadah Seperti kita ketahui bulan Shaban sudah masuk ke minggu-minggu akhir Dan setelah Shaban kita akan segera masuk ke bulan Ramadan Gak terasa sudah masuk lagi ke bulan puasa tahun ini Dan uh, banyak sekali pastinya diantara kita Yang berkeinginan untuk mendapatkan kesempurnaan di bulan Ramadan nanti Nah kira-kira ibadah apa saja yang harus kita tingkatkan Bagaimana cara meningkatkan nilai ibadah Bukan di mata kita ya mbak Bukan di mata kita loh bu Bukan di mata Pak pausat atau bukan di mata suami Tapi bagaimana caranya meningkatkan nilai ibadah Walaupun menjalankan dengan rajin Kalau gak ada nilainya percuma ya kan? Nah bagaimana meningkatkan nilai ibadah tersebut Di mata Allah Itu yang akan kita bahas pada pagi hari ini Pemirsa di rumah juga bisa berinteraksi dengan kami Caranya adalah menghubungi nomor telepon 87797000 Atau 87798000 Nomor telepon itu bisa anda hubungi Silakan Yang mau berkonsultasi dan juga mau bersilaturahmi langsung Dengan Ustadz Danu Pak Ustadz Iya mas Sehat Pak Ustadz Alhamdulillah Apa kabar Pak Ustadz? Baik <laughs> Jangan sakit kan? sakit ya Pak Ustadz ya? Enggak kalau sakit insya Allah Enggak ngantuknya setengah mati <laughs> Kalau ngantuk itu saya tahu kenapa Kurang tidur Iya <laughs> Sering jengkel pasti sama bantalnya Jadi gak mau ditujurin <laughs> Oke okay, Pak Ustadz Ini yeah. tema kita kan meningkatkan nilai ibadah yeah. Pertanyaan saya yang pertama tadi sebenarnya Eee uh, apa saja sih ibadah yang mungkin Harus menjadi prioritas Yang harus kita tingkatkan Dan bagaimana cara meningkatkan nilai ibadah Di mata Allah supaya tidak salah Karena kita tahu kurang lebih Berapa hari lagi Pak masuk bulan Ramadhan Seminggu? Seminggu lagi ya Ya insya Allah seminggu lagi kita akan masuk Bulan suci Ramadhan nih ya, Pak Ustadz Supaya kita siap gitu menghadapi bulan Ramadhan ini Iya Cara-cara um, kita meningkatkan nilai ibadah ini yang paling gampang saya bisa menerangkan bagi semuanya adalah Semua yang ada di dalam Al-Quran Yang paling gampang kan kita temuin Semua yang ada di dalam Al-Quran dan bisa kita kerjakan langsung Kita kerjakan langsung Itu insya Allah bisa menambahkan nilai ibadah Di luar ibadah-ibadah yang wajib salat Kemudian puasa Mentar lagi kita minta puasa Kemudian Uh, bayar zakat kemudian berhaji ini ibadah-ibadah yang wajib. Kemudian ibadah-ibadah yang lain ya apa yang kita temuin dalam Al-Qur'an kemudian kita jalankan. Allah menyuruh ini kita jalankan. Allah melarang kita melakukan ini ya kita jalankan, jangan sampai kita kerjakan. Nah, itu sebenarnya itu menambah nilai ibadah. Nah, salah satu hal yang yang yang wajib kita ketahui yang kadang-kadang kita itu eh uh, banyak lupanya ya banyak Lalei. lupanya lalai lah namanya manusia itu sifat manusia tapi jangan sampai kita bengeng bengeng itu tambeng Beng. atau <laughs> bengeng itu apa bengeng Buh. itu <tambeng, tambeng atau dablek oh dablek kalau yeah. oh, dablek saya tahu jangan sampai kita dablek makanya ini kita sering sekali tiap tiap kali sholat kita kan senantiasa membaca doa iftitah ya betul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin di sini menceritakan bahwa ini sumpah kita sesungguhnya kita memberikan kesungguhan ya. sesungguhnya salatku ibadahku hidup dan matiku karena Allah rabbil alamin jadi Masih ikrar ya Ustaz iya itu ikrar itu sumpah kita kepada Allah taala nah di sini sebenarnya kita diingatkan apa yang kita kerjakan semuanya di dunia ini Sebenarnya semata-mata untuk mencari ridha Allah Semata-mata Tapi kadang-kadang kita itu nakal nah, Melakukan sesuatu kelihatannya ibadah tapi untuk dunia Nah ini banyak sekali Jadi contohnya bagaimana Pak? Wah banyak sekali deh pokoknya Jadi melakukan sesuatu yang kelihatannya ibadah Tapi di dunia itu gunanya Ya yeah. Inilah yang harus kita ketahui apa umpamanya yang yang banyak yang beredar di kalangan kita umpamanya um, ingin kaya sholat duha. Nah, padahal selama saya mengetahui sholat duha itu bukan untuk kaya sholat duha itu sholat dikerjakan di waktu duha. Oh uh, bukan Nah ini nih, jangan, jangan jangan akhirnya akhirnya itu menjadikan niat kita belok. Gak ada nilai ibadahnya. Gak ada mereka. nilai ibadahnya dia hanya duniawi seperti itu. Dan ini hmm. di oh, akhiran tidak ada tidak ada nilainya semuanya apa aja, bermakna bermakna punya istri. Kalau istri kita kita jadikan ibadah, bisa ya. ya, bisa kita jadikan ibadah. Dia salah kita kasih nasihat baik, dia oh, tidak mengetahui kita ajarin ilmu yang baik, bukan dia baru tidak tahu kita gablok, bukannya seperti itu, <laughs> bukan itu itu dosa kemudian kewajiban kita kan ini punya istri, kewajiban kita hmm. memberikan nafkah, ya kita nafkai kan begitu ya Nah ini menjadikan nilai baik di hadapan Allah, seperti memanya acara bengkel hati, acara bengkel hati ini sebenarnya mengajak kita semua termasuk saya ini kembali ke jalan Allah jangan marah jangan emosi jangan suudan jangan memaki. Kalau dinasehatin diterima dengan lapang dada Kalau dinasehatin jangan emosi Kan seperti itu Kalau melihat sesuatu jangan marah Jangan nafsunya nomor satu Kalau dinasehatin jangan kaku hati Kalau punya keinginan jangan nafsu yang nomor satu Keinginan pribadi Nah ini sebenarnya mengembalikan pada kita kita Acara mengel hati Nah disinilah sebenarnya Acara kita bengkel hati ini menjaga agar kita besok pada waktu menjalankan e, puasa di bulan suci Ramadan ini siap sebenarnya. Apa mulut kita sudah terlatih tidak emosi tidak marah kalau di kita malah mendoakan yang baik kalau kita didolimi kita mendoakan yang baik. Kalau so. kita dipukul kita malah ngasih sodakoh yang mukul wow. <laughs> nah, Yang mukul preman <laughs> Jadi kalau kita dipukul ya kasih makan, <laughs> kasih makan. <laughs> Dan, Nanti udah teruskan lagi Bapak Ustaz Karena memang sudah waktunya jeda di iklan e, Jangan kemana-mana pemirsa Bengel Hati akan kembali sesaat lagi Tetaplah bersama kami Pemirsa terima kasih masih bersama kami di acara Bengel Hati Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Bagaimana caranya meningkatkan nilai ibadah Karena banyak sekali tadi sudah diceritakan oleh Ustadz, kadang-kadang kita niatnya ibadah tapi untuk mencari hal-hal yang duniawi. Contohnya, ya salat duha tadi. salat <laughs> duha untuk mencari rejeki biar kaya. Rajin banget kok saya gak kaya-kaya. Mungkin ada yang salah kali di niatnya. Mungkin seperti itu ya Pak Ustadz ya. Ya mirip-mirip. Oke, okay. kita terusin lagi Pak Ustadz bagaimana cara meningkatkan nilai ibadah supaya justru uh, ibadah yang kita lakukan tidak merusak justru Pak Ustadz merusak hati, ada yang seperti itu kan kadang-kadang ya iya nah bagaimana sih sebenarnya Pak Ustadz supaya nilai ibadah itu dapat maksimal gitu kalau nilai ibadah itu maksimal jelasnya kita harus menyadari semua Ustadz itu mengajarkan mm -hmm. kalau kita menjalankan suatu ibadah walaupun itu kecil kita harus belajar ikhlas belajar jadi itu maksimal sebenarnya Ikhlas itu susah loh, Pak. So, memang, memang enggak ada sekolahnya, Pak. So. <laughs> memang susah, tapi itulah yang nanti maksimal apapun apapun bentuknya. Jadi kayak umpamanya begini nih. Kita akan menjadikan istri kita atau suami kita ini ibadah. Bagaimana caranya? Nah, ketentuannya hmm. banyak di dalam Al-Qur'an dituliskan. Bagaimana kita sebagai seorang suami, bagaimana kita sebagai seorang istri, itu banyak. Ketentuan hadis nah, itu sama kalau kita itu mengabdi pada suami karena Allah, nah itu ibadahnya bagus. Nah, hal-hal inilah yang akan menjadikan kita itu memahami sebenarnya, bahwa walaupun uh, uh, kita menjalankan kehidupan sehari-hari, kelihatannya hanya seperti kita main-main, tapi kalau memang itu kita bisa memahami bahwa di dalam Al-Quran itu ada, kemudian kita ingat, kemudian kita langsung Mengakui bahwa yang kita kerjakan ada semata-mata Untuk mencari ridha Allah itu ibadah Dan itu bisa maksimum Apapun bentuknya Kalau kalau seperti ini keadaannya Pak Ustadz Ini sang suami ibadahnya rajin Wah wow, Selalu gak tinggal sholatnya Puasa Senin Kamis yang sunat juga dijalankan hmm. Tapi istrinya Dua blek bengeng tadi Pak Ustadz Disuruh sholat Boro-boro Ikut jamaah suruh solat sendiri aja kadang-kadang melengos <laughs> diajak untuk berzakat, sodako boro-boro. Kepikiran -boro. tu seperti itu pak Ustaz. Nah ini bagaimana nilai ibadahnya si sang suami? Ia ya, <coughs> sebenarnya itu juga mengacu si suami harus melihat salah satu firman Allah Taala wajahana baktaku melibatin firdatan atas biaroh. Jadi disini diceritakan um, sesungguhnya Aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya Apakah kamu sabar Nah, Allah melihat uh, Kita harus menyadari Apa yang ada di sekitar kita Itu ujian bagi kita Kalau kita itu Sebenarnya kita lihat itu ujian Tapi kita menyiasatinya Dengan marah terus Itu kita gak akan masih ibadah Ini malah dosa Karena yang diinginkan oleh Allah Ta'ala Kesabaran kita Nah dengan kondisi seperti itu umpamanya dengan istri Kalau istri diberi nasihat susah Ini susah, ini susah Pokoknya disuruh baik-baik susah Kalau dinasihatin melawan Kalau dikasih kata satu dia sepuluh kalinya Nah ini ujian bagi suami Suami akan melihat Ini saya mau ga, gimana ini si istri nih Pertama me melihat Ini kalau ngomong begini terus Ya ini pasti akan berantem lebih rame sih suami nunggu diem Diam ini bukan si suami me, apa namanya takut kepada istri, tapi diam ini menunggu kapan dia akan bisa menjelaskan bahwa yang dikerjakan si istri itu salah. Suatu ketika istri di, mulai diam, kemudian istin eh, si suami jelasin. Kalau si istri malah suami harus berpikir lagi, apa lagi yang harus aku lakukan pada istriku? Nah, hal inilah yang dilakukan si suami itu benar-benar semata-mata ibadah karena Allah dan yang dilakukan oleh istri semata-mata ibadah untuk setan. <laughs> ibadah setan karena selalu selalu ingkar terus ya, ya. Jadi itu yang boleh gitu loh. Jadi nah ini suami sama istri nanti kalau istrinya begini terus terus terus terus suami nanti berpikir ini kalau begini terus kali iman saya rusak kali ya. Dosa terus saya saya bisa dosa, saya bisa terjerumus, saya bisa karu karuan. Si suami boleh berpikir Poligami bukan masalah poligami <laughs> cepet eh, banget saya bawa ke karena aja Mas Bayu aja yang pingin ya. maksudnya nggak cuma Mas Bayu oh saya mewakili perasaan bapak-bapak <laughs> <laughs> jadi paling tidak itu tetap nanti akan diceritakan kalau kamu seperti ini kalau kamu tidak bisa kuajak di jalan Allah Taala bagaimana kalau kita itu pisah mau itu laki-laki gentleman oh jadi memang kalau misalnya ada opsi perceraian ya pertimbangannya adalah kalau memang sudah susah untuk diajak berjalan di jalan Allah. Iya, perceraian karena Allah. Jadi bukan perceraian karena selingkuh ini beda. Itu beda lagi. Ya, oh, saudara. beda itu. Itu kalau perceraian karena selingkuh itu tadi ibadah setan tadi. Ibadah ibadah setan. Tapi kalau perceraian memang ini perceraian karena memang kita jalannya karena Allah takut rusak, takut hmm. eh, apa namanya eh, eh, iman kita hancur, takut ya. ketauhidan kita hancur boleh di, di, diperbolehkan karena apa memang ya. salah satu turunnya surat at-tahrim itu salah satunya memang ada persoalan di dalam keluarga ya. jadi cuma kita harus berkata kepada istri kita hmm. kalau memang begini begini, begini gimana kalau kita begini ngomong yang baik jadi jangan kita nggak ngomong langsung Didaftarin ya itu ya <coughs> nggak boleh seperti itu <coughs> itu nggak gentle itu namanya ya. Ya, ya, ya, ya. tapi benar-benar di apa namanya didiskusikan seperti itu jadi sebenarnya kita tidak menginginkan sesuatu yang buruk tapi ya. ini adalah salah satu hal bagaimana si istri setelah mengetahui kalau kita itu enggak takut dengan perceraian. Karena apa? Karena Allah, bukan karena karena apa-apa, bukan karena Allah sebenarnya. Karena Allah taala. Ya. Nah, ini mungkin untuk sang istri, untuk para ibu-ibu ini -ibu, supaya juga tidak merusak nilai ibadah suami atau keluarganya. Juga mungkin harus tetap uh, apa ya? tampil Menarik di mata suami begitu ya Pak sat ya? Iyalah. Jangan sampai nanti wah bawaannya suami begitu pulang pulang ke rumah di kantor udah capek ketemu bos ketemu orang yang nyebelin buka pintu assalamualaikum ngelihat istri udah pakai daster lecek megang remote aja itu mau tinggal tunggu waktu kali ya Pak sat ya. Nah kebetulan di tengah-tengah kita ada dokter kecantikan nama dokter putih. Assalamualaikum Dokter Putih mungkin bisa berdiri. Nah, ini nanti iya apa kabar dokter? Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Dokter Putih ya bagaimana mungkin kita tanya tipsnya supaya tetap cantik di mata suami dan di mata keluarga dan tentunya di mata Allah. Nanti kita ngobrol-ngobrol kita teruskan lagi nanti ya, Bu itu terputus. Silakan duduk kembali karena memang sudah waktu subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk itu kami mengajak Anda yang di rumah juga sama-sama melaksanakan ibadah. Kami juga akan melaksanakan salat subuh. Tapi setelah itu baiklah hati akan Terima kasih masih bersama kami di acara Bengkel Hati dan acara ini disiarkan langsung dari Masjid An Nida MNC TV dan apabila anda berkenan hadir di acara ini Bengkel Hati Insya Allah selalu hadir di hari Minggu dan hari Senin. Jam setengah lima sampai dengan jam enam pagi Apabila Anda ingin hadir bersama rombongan Kami mohon untuk mengirimkan surat konfirmasi terlebih dahulu Ke nomor fax 021-840-8919 Sekali lagi nomor faxnya adalah 021-840-8919 Mungkin kan menjelang bulan puasa Atau pada saat bulan Ramadan mungkin Anda bersama majelis taklim Teman-teman ibu-ibu pengajian Atau mungkin... Tetangga di satu komplek Ingin safari Ramadan ke bengkel hati silakan Pintu bengkel hati selalu terbuka untuk siapapun Tapi kalau misalnya anda hanya 1, 2, 3 orang beserta keluarga ingin hadir, ya gak usah pakai kirim surat fax, gak apa-apa, langsung aja. Karena maksud kami menginginkan suatu konfirmasi dari Anda adalah supaya kami juga bisa mempersiapkan tempat, jangan sampai udah jauh-jauh datang, tapi tempatnya gak kebagian. Itu yang menjadi perhatian dari kami. Nah, tadi seperti sudah kita obrolin sebelum waktu subuh tadi, um, bagaimana cara meningkatkan nilai ibadah adalah salah satunya untuk para istri, bagaimana caranya supaya bisa terus tampil... Uh, di form terbaik, woah, kalau sepak bola mungkin seperti itu ya Bosat, kalian ya. <laughs> supaya tampil cantik yeah. terus supaya tidak ...bikin kesel, bikin sebel... ...akhirnya malah nilai ibadah suaminya yang rusak... ...nah, satu keluarga... ...udah rajin ibadah, tapi gak bernilai apa-apa... ...kan itu... itu gak, gak, gak, ...kita gak kepengen seperti itu tentunya... ...nah, makanya hari ini... ...sudah ada dokter putih... ...yang mungkin kita pengen juga nih dok... ...minta tips dari dokter... Uh, ...selaku dokter kecantikan... ...kira-kira untuk para istri... ...apa sih yang harus diperhatikan... ...supaya bisa tetap terlihat... ...cantik di mata suami... Di mata tetangga boleh tidak ya Bapak Ustaz? <SILENCIO> <SILENCIO> ya kalau yang melihat tetangga kan persoalannya tinggal tetangganya itu... Uh... Uh, kuat apa bangga iman ya. <laughs> ya, karena kalau kita memang melihat kalau memang itu cantik ya, kita mengaku itu cantik kan begitu oh, ya, mengagumi keindahan, mengagumi ciptaan. Ya, enggak apa-apa. Salah satunya dengan mengucap subhanallah. Subhanallah, enggak apa-apa. <laughs> Gimana? Dokter putih Bu bisa bagi-bagi. Nah, ini ibu-ibu tapi enggak ada konsultasi ya nanti ya di sini ya. <laughs> nanti ada yang mau langsung tanya-tanya lagi habis begelatih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam Mungkin bisa lebih dekat lagi Mikrofonnya dok, terima kasih uh, Jadi cantik yang menurut Ya uh... dekat, dekat lagi dok <laughs> Ya, dekat eh, lagi Mungkin ada makanan yang boleh dikonsumsi yeah. Atau bagaimana dok perawatannya Tentu uh, pertama-tama kali Kita bersyukur kepada Allah Kita diberikan kecantikan Lahir yeah. dan batin Eee uh... Kecantikan itu sangat berpengaruh dengan pribadi sebetulnya dengan uh, ahlak, ya. Pak, ya. Ahlak pribadi. Tentunya sudah terlalu ya. ya dengan ahlak kita, karena uh, cantik itu cerminan dari hati kita. Dimana ya. kita akan terlihat cantik apabila uh, hati kita bersih. Uh, tugas kami sebagai uh, tenaga di ahli kecantikan lah itu hanya merawat apa yang sudah diberikan Allah kepada kita gitu jadi uh, janganlah merubah apa yang sudah diberikan kepada Allah kepada uh, kita umatnya dengan mungkin sekarang banyak sekali uh, penawaran penawaran yang menarik supaya terlihat cantik dengan operasi dengan beberapa uh, okay. ini ya um, tapi nah, kemarin operasi hidung Saya pikir dengan boleh tambahin Tambah dua gitu hidungnya Ya seperti itu Mas Bayu Jadinya ya. eh, kita harus hati-hati Dengan ya. Apa yang ditawarkan kepada kita Sebetulnya Cantik itu akan terlihat Akan tampak Apabila eh, Kita merawatnya dengan baik Memang ada beberapa Asupan yang mempengaruhi Kecantikan kita seperti gizi Tentu gizi yang baik akan mempengaruhi tubuh Dan kulit yang baik pula Tingkat stressing ya. Itu amat sangat berpengaruh kepada penampilan kita Oh, Jadi dari mulai ahlak Inner beauty mungkin ya. Dari dalam ya. yang harus ya. dirawat Lalu kemudian asupan yang bergizi ya. Dan juga jangan sampai stress ya. Wah biasanya kalau stres itu karena menyimpan jengkel ya Pak Ustaz ya Nah, gitu kalau stres ya. stres gua loh. Stres itu karena suaminya nakal lagi kayaknya. Ya bercanda nih Dok, bercanda Ada yang mau ditanyakan dengan Ustadz Danu mungkin? Iya, Pak Ustaz, ini dalam rangka memasuki Ini saya telinga saya udah ngantuk ternyata dengan rimaknya enggak deket nih Dok. Iya. dalam rangka kita berpuasa. Iya. untuk menjaga tetap tampil menarik karena kita kurang waktu uh, dengan uh, apa namanya uh, dengan yeah. ibadahnya ini ya ya yeah. oh. yeah. yeah. <tuk> <tuk> supaya tetap cantik cantik tiap yeah. bulan setiap nanti rapayan. ya yeah. oke okay. kalau saya mengartikan yang lebih simple simple dulu cantik itu identik dengan senyum dah itu simple dari situ dulu ya. ya walau, dari ya. situ dulu. Nah, kemudian baru akhlak yang lain. Kalau kan akhlak itu kan susah juga nih belajarnya ya. Tapi emang harus kita kerjakan. Kemudian dari akhlak lain yang baik ini mulai muncullah kita senyum itu tidak kita paksa. Jadi kalau orang senyumnya terpaksa itu kelihatan, sangat kelihatan bahwa ini senyumnya terpaksa. Iya Umamanya iya. Bapaknya kita ketemu sama Pak Presiden senyumnya kan beda. Ya. <laughs> sama kita ketemu sama cewek yang kita Kenangin malah, iya beda lagi. Senyumnya beda. Kita ketemu sama orang yang berutang sama kita, gimana kita bisa senyum? Boros-boros senyum, senyum, mau nendang aja, gitu ya. Karena utang nggak dibayar-bayar, nah. Iya. Memang betul. Kalau memang eh, tadi dokter juga eh, benar bahwa apalagi beliau juga ahli kecantikan juga ya, makanya hmm. dia cantik di sini. Nanti bisa ber ber apa namanya? Berbagi ilmu, Israel Betul. Ya. Jadi istilahnya eh, kecantikan, apapun istilahnya kecantikan itu memang didasari dari hati dulu. Dalam hati. Hati belajar kita bagus. Dan ada memang, kalau orang itu sudah mulai baik, terlata bagus. Itu gak cuma cantik kelihatannya. Itu kulit seseorang itu bisa berubah. Ya istilahnya berubah secara prosentase, tidak drastis tapi naik. Jadi bukan hitam ya. jadi putih, ya seperti itu. <laughs> jadi istilahnya kalau coklat itu menjadi lebih cerah-cerah gitu lebih ya lebih putih ya lebih putih ini itu itu saya amati biasanya orang yang rambutnya keriting itu bisa jadi agak-agak lurus gitu <Gülüyor> nah ini memang benar jadi dokter putih betul bagaimana kita cantik pada waktu besok kita berpuasa yang jelas e, senjata pertama kita adalah senyum apapun bentuknya mau kita perut lapar senyum aja gimana perut lapar kita senyum ya susah bosan itu namanya meringis <Gülüyor> <gülüyor> kalau ini karena eh. Eh, eh, eh, eh. belum dibayar nih. <laughs> jadi senyum, kemudian juga eh, kita harus belajar bahwa berpuasa ini ibadah kepada Allah Taala dan jangan sampai dengan berpuasa dengan kita karena menahan lapar dan haus ini menjadikan muka kita itu tertekuk semuanya mata hidung mulut jadi satu. Itu gak enak banget bau zat. <laughs> ya kan seperti itu. Jadi sam. Saya... Sudah kayak hamster <laughs> Semuanya dekatan. Ya nah ini memang e, Itu hal yang harus kita perhatikan Jadi semua orang umat Islam Kalau memang sudah memahami esensi puasa Bahwa lapar Atau haus Ini tidak juga menjadikan wajah kita e, Berubah Bahwasanya kita adalah e, Seorang muslim yang baik Dan harus bisa menjaga Menjaga ini hati kita Sehingga ketemu sama siapapun orangnya Kita akan tersenyum enak nyaman Mau ketemu dengan pejabat senyum kita juga nyaman Mau ketemu orang biasa senyum kita nyaman Berarti senyumnya supaya tidak pura-pura Harus diset dari dalam hati Pak Ustadz uh, Ya masalah pura-pura itu kan so, Pembelajaran ya? orang itu dulu ya Jadi kalau oh, memang okay. kita sudah terbiasa Kita menghargai orang lain Senyum itu gak bisa pura-pura Nyantai aja ya, ya, ya. ya Nyantai ya. aja ya gimana ya karena kita sudah terbiasa dengan orang biasa itu tidak jaim gitu loh tidak tidak masa aku ini yang pejabat paling tinggi umpamanya atau aku ini oh, agama yang paling bagus nggak seperti itu gitu jadi ya. kalau memang kita itu sering rendah hati ya dengan ya, siapapun umpamanya dipanggil oh, Pak ini mamanya cakap langsung lihat walaupun dilihat ini Kok enggak pernah ketemu senyum Hei gimana kabarnya padahal enggak ngerti gitulah ya, ya, oh baik gimana ini, ini ini iya gimana kabar keluarga padahal kita enggak ngerti tapi kita tetap keluar aja santai iya, dan iya, inilah iya. sebenarnya yang dinilai oleh Allah Taala walaupun kita tidak tahu tapi kita memberikan sesuatu yang positif itu menjadi indah di mata orang lain. Begitu dok ya yeah. Jadi insyaallah Allah kayaknya juga klik nih Antara kecantikan dengan akhlak nih Betul yeah. Terima kasih dokter Bisa menjadi ilmu yang baik bagi jamaah yang lain ya Iya yeah. yeah. betul yeah. Yang namanya senyum itu kan emang ibadah ya Asal jangan senyum sendiri kali ya Pak Ustaz ya Enggak. Kalau senyum-senyum sendiri berarti ada yang salah Jangan-jangan Enggak sih kalau senyum sendiri biasanya para wanita ibu-ibu juga sering senyum-senyum sendiri oh gitu nah, karena pada waktu itu dia lihat di cermin nih kok cantik ya Masih cantik. <laughs> saya Lha, pernah, itu biasa, lah saya pernah di toilet pak uzat uh -uh. teman saya si tempatnya uh -uh. lagi kan biasa kalau toilet laki-laki toilet umum ya pak uh, pak ya itu kan ada ada urinornya kan tempat untuk buang air kecilnya kan yang di tembok itu udah lagi buang air kecil ada yang di sebelahnya tipis juga buang air kecil juga disenyumin eh, dipukul Bukul. disangkan ngintip <laughs> <laughs> jangan juga berarti sudah sebelahan pipis senyuman-senyuman, jangan-jangan ada yang masuk lain senyuman-senyuman di tempat pipis okay, nah, eh, masih ada waktu buat jamaah yang mau bertanya boleh masalah bagaimana meningkatkan nilai ibadah atau mungkin masalah kecantikan bisa di segmen ini Silakan, yang mau bertanya boleh berdiri tadi yang uh, tadi, yang mana, ibu? Silakan sebutkan namanya, asalnya dari mana. Tapi sebelumnya sambil menunggu ibu ini, ah, ibu boleh berdiri, ibu boleh berdiri. Nah, biar semuanya bisa senyum, kita latih dulu semuanya. Boleh senyum semuanya. Boleh saya mau lihat senyum yang paling manis, bapak, ibu. Kamera mungkin bisa diambil, bisa dilihat untuk yang di rumah. Nah, senyum yang cantik itu yang seperti ini, ya kan? Senang kalau misalnya bisa senyum semua <gifat> Walaupun ada yang maksa Banyak kelihatan sepasat <gifat> Atau mungkin ada yang Aduh apa sih mas Bayu pagi-pagi suruh senyum <gifat> Tidak apa-apa Padahal kita latihan padahal. Oke silakan Ibu yang mau bertanya Namanya siapa asal dari mana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Nama saya Dini Amalia perawatan dari Politeknik Kesehatan Bandar Lampung uh, Di sini akan bertanya Ibu dokter putih Pertanyaan uh, Bagaimana sih cantik menurut medis dan cantik menurut akhlak? Hmm. Itu tanyanya sama dokter putih ya, berarti bukan pada saya loh ini ya? Iya. Lah, kan sama sekalian, kan Secara pada dokter putih? Oh iya benar Saya mau tanya sama dokter putih, bagaimana cantik menurut medis dan menurut akhlak? Sama putih. dokter putih? Iya, mbak sih Lanjut kalau udah ngambek susah nih. Sama ustaznya juga nggak apa-apa sekalian biar double gitu. Siapa? Oh, ya. <tuh> <tuh> Wah ini. <tuh> kalau, gitu kalau bisa kita jangan cuma double aja. Nanti kalau kita uh, ini ya rubber set juga boleh. Kalau <tuh> boleh itu juga. beda lagi bukan dari tangki seperti Iya, iya. Iya dari Marys dulu kali ya. Iya <tuh> dari, dari Mary's. Marys dulu ya. <tuh> ya. Oke, okay, bagaimana cantik? Sama-sama uh, ber berdiri nggak apa-apa deh. Boleh, mbaknya juga berdiri juga. A ah, mendekat aja, ya. Iya. E Wah ini. Ini Beneran ini. Sama-sama <laughs> cantiknya ini. Yang, yang satu kalau saya tak salah dengar ahli Gizi tadi ya. ya. Betul ya? ya. Ahli, ahli gisi. Oh mudah-mudahan ya. Amin, amin, amin. Ya silakan, silakan dok dibantu untuk menjawab. Tantik. Make nya agak dekat dok ya. Ya jangan ya. lupa ya itu make ini dekat tadi. Tenteram. Cantik uh, menurut Mendis tentunya kita tahu bahwa uh, kulit terutama ya terutama kulit kita ini dipengaruhi oleh uh, tadi gizi yang saya sebutkan di mana asupan yang cukup baik seperti uh, Oh, um, saya dibisikin katanya vitamin E Vitamin E ia membantu Tapi bukan yang utama Vitamin yeah. E membuat kita cantik yeah. oh, oh, Benar, memang betul vitamin e, vitamin e membantu Karena salah satu untuk membersihkan kulit Salah satu ini gampang Pakai tepung beras itu bisa lah Betul, masa... iya, ya, deh, mahali, beneran, bener. Bener. betul mas Arie memang benar Tanya-tanya Pak Alif Benar, benar Ya iya Lejangan banyak di sini mas jago jago saya dengar ya, bapak tepung beras itu bikan bikin muka aja dihalus betul betul mas Bayu Ustaz nah, iya caranya dikasih coklat di oven <laughs> jadi kawan <di mana>? kartong <laughs> jadi seperti itu jadi ada beberapa asupan yang kita harus penuhi seperti vitamin makanan yang cukup untuk mempengaruhi kesehatan eh, tubuh kita karena di dalam jiwa yang sehat terdapat Dapat tubuh yang sehat juga. Okey, ada tak makanan-makanan mungkin sayuran atau buah atau uh, selain tepung beras tadi yang jadi prioritas supaya tetap sehat gitu dok? Sebenarnya semua makanan ya yang diciptakan ya? oleh Allah itu bermanfaat bagi tubuh kita. Yeah. Iya. Yeah. Ustaz Ustazanud dari Salah. ahlaknya saja. Uh, Okey, nah ini kalau menurut uh, Ustaz cantik secara ahlak apa yeah. yang harus diperhatikan dan bagaimana caranya? Iya, yeah. uh, kalau cantik menurut akhlak itu yang harus kita perhatikan uh, adalah ada yeah. yang mau lewat. Yeah. Sekarang, yeah. Ya, <laughs> kita ya, kita harus bikin begitu. penasaran karena ini yang <laughs> bilang alih kecantikan dan alih gisi. Ya. Oke, okay. jadi yeah. kita harus bikin penasaran nih. Uh, Penonton NNC ya Yaudah, kalau begitu yang di rumah ni mungkin sudah pengen tahu padahal sudah siap-siap ni bapa-bapanya di rumah bubuk-bubuk bangun bubuk bu, bukaya bu, gini bu kalau mau cantik bu eh iklan dulu ya udah kalau begitu sabar dulu sambil mengu mungkin mengumpulkan nyawa supaya bisa dapat informasi lebih lengkap jangan kemana-mana kita akan mempersilakan yang mau lewat berikut ini kami di acara bengkel hati di mana acara bengkel hati ini adalah acara pengajian dan terbuka untuk siapapun. Dan niat kita yang hadir Atau mengikuti acara pengajian ini tentunya Lilahi ta'ala Sama-sama kita mengharapkan ridho Dan rahmat dari Allah Subhanahu SWT Amin Nah, sepertinya tadi yang sudah dibahas Bagaimana caranya cantik di mata Allah Kalau tadi secara medis Sudah dijelaskan oleh Dr. Putih Tapi kalau secara ahlak Bagaimana caranya supaya tetap cantik Atau mungkin yang laki-laki Supaya tetap ganteng Tetap tampan di mata Allah kita pak Ustad, iya. <tuh> sebenarnya kalau laki-laki uh, merawat diri bagi seorang Muslim itu sebenarnya ini ya, apa namanya itu juga tidak tidak terlalu bagus juga ya. Karena laki-laki kan harus kelihatan laki-laki maco, bukan berarti terus dilonteng-lonteng ini tem enggak sih. <tuh> maco itu maco <laughs> begitulah yang dicoret-coret dikasih tato di sidinya Pak Ustaz kayak orang mau perang aja enggak lah seperti itu, itu kan beda ya okay. jadi istilahnya kalau memang um, kalau dokter Putih barangkali beliau punya uh, klinik kecantikan barangkali yaitu bisa iya. para wanita bisa mempercantik diri untuk suaminya silahkan, enggak ada masalah kenemugnian banyak laki-laki yang sekarang juga lebay yang sering um, macam-macam ya lebay saya bilang lebay kecuali kecuali yang ini yang berhubungan dengan keartisan saya tidak tahu tapi yang kalau kalau kita berbicara tentang Islam ya kita da. harus lurus Islam aja masalah mau artis saya yakin kayak Mas Bayu juga eh um, kerembat juga enggak <tid> ada rambutnya bagus kan <tid> gimana mau kerembat <tid> <tid> yang ini dicuyur aja ya ya <tid> Jadi uh, kalau kita ingin cantik di hadapan Allah Ta'ala yang, yang harus kita kerjakan adalah benar-benar kita menjalankan apa yang ada dalam Quran dan sunnah Rasul itu cantik pasti Menjalankan Apapun jalankan aja Karena yang namanya Allah tidak akan melihat muka kita pada waktu dia umur kiamat Insya Allah tidak melihat muka kita Jadi yang dilihat adalah amal soleh kita Dan yang jelas yang jelas pasti selain amal soleh ada dosa kita hitung juga ya bos jangan lupa, ya. jangan lupa kita hanya membicarakan amal soleh Enggak saya tetap membicarakan dosa jadi dosa ini yang akan kita bawa nah kemudian bisa aja kecantikan ini bisa menjadi eh, keteguhan iman bisa menjadi baik bagus insyaallah nggak apa-apa kerjain aja jadi walaupun dia cantik dia tetap menjaga nilai-nilai keislaman Umpamanya dia dulu cantik Baru kemudian dia sadar Baru maaf-maaf nih maaf, maaf Dia baru sadar Kemudian baru pakai jilbab Ya gak apa-apa gak usah di Komentari yang bukan-bukan Ya kita bersyukur Alhamdulillah dia sudah sadar cukup ya, ya, Kan ya. begitu ya Karena banyak juga maaf-maaf nih artis yang memanya, ini maaf-maaf nih <laughs> saya minta maaf bukan karena apa-apa ya karena banyak memanya pada waktu bulan Ramadan maaf-maaf nih pakai jilbab nanti lepas itu udah pakai tank top lah pakai apa lah itu, saya gak tahu ya nah itu juga e, saru gitu loh jadi Betul. kalau memang e, kalau memang gimana ya, saya juga susah ya, <laughs> ya. beliau artis jadi susah intinya adalah Bagaimana kita tetap uh, kecantikan ini tidak akan menjadikan mudarat udah itu aja. Iya, jadi, jadi mudah kalau kita dibikin uh, dibikin sampean kalau kita diciptakan oleh Allah taala dengan wajah cantik dengan wajah ganteng Bagaimana kecantikan dan kegantengan kita itu Jangan menjadikan maksyiat Udah, itu Berarti kita harus rawat, bersyukur Menjalankan apa yang tertulis di Al-Quran Dan juga sunah Rasulullah Pak Iya benar, paling tidak kalau laki-laki merawatnya Ya mandi, gosok gigi, sabunan Udah cukup Masa lah Masa ada yang gak mandi Pak Ustaz Ya kali ada A ada memang ada di Jawa itu banyak yang kasus seperti itu. Gak mandi mandi pak? Gak mandi, mandinya cuma satu suro. Nah. <laughs> Emang banyak, jadi saya juga harus jujur cerita karena di Jawa banyak seperti itu. Oh ya, nggak banyak sih maksudnya ya ada tetap ada. Ada ya, ya. kalau dekat itu langsung beng. <laughs> ini bau ini bau keringat apa bau wewe we gitu nggak <laughs> tahu. <laughs> Jadi jangan sampai seperti itu Karena yeah. dijauhin Jadi memang oh, harus kita rawat namanya Kesehatan dari medis juga penting iya kan? Jangan sampai sakit karena kita lupa merawat tubuh Oke okay, baik uh, Selanjutnya ada pertanyaan Mungkin dari jamaah Yang mau bertanya yang sebelah mana Ibu-ibunya Atau bapak-bapaknya Atau Mungkin Eee uh, ini ada jamaah nama Maman Bapak Maman dari Tasik Ya ada ya Bapak Maman di mana? Oh ini Bapak Maman Nanti Bapak Maman ya Oke okay. Yang mana yang mau bertanya? silakan. Pak Maman Oke okay, Pak Maman silahkan Boleh dipinjamkan mikrofonnya Sebentar ya Ibu Oke okay, sebutkan Oh tadi sudah ya namanya Pak Maman Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maman, tidak ada hubungan sama Gubernur DKI ya pak? Tidak oh, pak. Nanya aja. Tidak. Ha, Sekarang kekaya agak mirip di mananya gitu. Selagai, <laughs> <laughs> selagai Pak Maman. Alhamdulillah saya bisa berjumpa langsung dengan Bapak Ustad. Uh, langsung aja Pak. Oh, ya, dari, dari tadi kan udah langsung, Pak. <laughs> langsung eh uh, keluhannya, itu anak saya. Sudah 7 tahun, anaknya ada di sini enggak, Pak? Ada. Oh, itu. Oh, sebelah sana, iya, oke. Okay. Sudah 7 tahun dia uh, belum bisa oh, bu, bukan belum bisa dia belum lancar bicara dan pendengarannya kurang. Penglihatannya juga Pak Agak remang-remang Mohon solusinya dari Pak Ustadz Oh iya Pak Maman Kalau boleh saya bertanya nih Kalau mata remang-remang kemudian bicara belum bisa ya Saya mau tanya Saya mau tanya Di antara Pak Maman dengan istri bapak Karena ini adik ini kan masih kecil Belum akil balik ya yeah. Di di antara Bapak dengan istri bapak Yang Kalau dinasehatin itu Biasanya Emosi Marah Tapi marahnya kadang-kadang juga Diem gak mau ngomong seharian Dua hari yeah. Itu siapa Pak Maman saya, Pak. Hmm. <laughs> Alhamdulillah, ini ya. jujur. Ya, ini jujur. Terjawab. Jadi mau mengakuin. <laughs> ini kita dari rakyat biasa. Kita kan rakyat biasa nih, Pak Maman ya. Iya. Kalau begini nih jujur dimulai dari rakyat. Karena banyak pejabat yang enggak mau jujur. Masa, Pak? Eh, saya... banyak tuh di pejabat. Loh, karena kita juga mengajari nih. Yang lihat juga rakyat juga, iya, pejabat juga lihat. Oh, nah, makanya kita juga malah mengajari Kejujuran ini dari kita malah. Jadi artinya jadi ketua DPR Atau jadi pejabat itu malah rakyat aja ya Bukan gitu sebaliknya <laughs> Wah, iya Nah itu malah kebalik-balik Nah itu udah gak apa-apa deh Pak Maman bener nih yang eh, Kalau dinasehatin Kalau diajak ngobrol itu Seringnya jengkel emosi walaupun diam iya, benar. Bisa sehari dua hari gak ngomong Diam aja gitu Iya betul pak kadang-kadang Semalam nggak bisa tidur pak. Semalam nggak bisa tidur. Iya kalau ada jengkel ke istri kadang. Oh, kok kok istri dijengkelin? Kan? <laughs> Apa -apa, pak Mama. Ya misalnya ada masalah kecil kecilan gitu pak. Oh masalah, masalah tua, kecil. Kan? Apa iya. masalah kecil pak? Ya misalkan kesalahpahaman pak. Oh gitu ya. Ya. bubu ya, oh, ya. Ya, ya pak ya. <laughs> ya. Pak Mama jengkel. Ya. Itu sejak adik masih belum lahir ya? sering jengkel seperti itu. Betul. Masih ingat ya Pak Maman ya? Masih ingat. Ya? Oh iya, ya sudah gini Pak Maman, saya akan memberikan apa namanya? solusi Pak. Solusi. Ya, ya. Sebaiknya Pak Maman membicarakan ini dengan KPK. Loh kok Loh, dengan KPK? kok sih? KPK. Kok KPK sih gimana ini? Sebaiknya Pak Maman harusnya pergi ke Singapura ini. Tinggal oh, sini berobat. Berobat. Berobat atau bertobat? Motong kumisnya. Ya. <laughs> Orang di Argentina bukan Singapura oh. Pak Ustaz. Oh iya. Benar-benar. <laughs> Pak Maman. <laughs> Maaf ya bapak-bapak, jangan tersinggung. Jadi <SILENGALAN> ya. kalau ada yang marah sama acara kita, saya nggak tahu ngikut-ngikut ya kalau bapak marah dengan acara kita, saya mengajarkan astagfirullah. Itu <SILENGALAN> kan begitu acaranya ya. Istighfar, kemudian ya Allah kenapa saya masih marah sama Ustadz Danu gitu. Ya, okay. Nggak <SILENGALAN> usah marah ya, karena semuanya udah tahu, jadi gak usah marah <SILENGALAN> Pak Maman kok kemana-mana sih Pak Maman tahu ngomong saya? Nggak tahu kan ya? gak tahu omongan saya tadi ya gak ngerti ya Alhamdulillah gak ngerti <SILENCIO> jangan sampai ngerti kalau Pak Maman ngerti TV nya lempar sama sepatu nanti. Nanti jangan sampai ngerti ya Pak Maman begini <SILENCIO> solusinya Pak Maman beserta Ibu saya mohon untuk rajin sholat sunah tahajud <SILENCIO> ya. ya kemudian selesai sholat sunah tahajud saya mengajak berdoa begini nih ini, ini adik namanya siapa nih Adik Lisna Lisna ya? ya Lisna Jadi doa seperti ini Ya Allah jika anak saya yang bernama Lisna binti Maman Ya betul ya, ya. ya. Bapak namanya Maman benar ya? ya Binti Maman Jika Anak saya yang bernama Lisna binti Maman ini Belum bisa melihat dengan jelas belum bisa mendengarkan dengan jelas Belum, bicara, belum bisa bicara dengan normal ya. Jika itu dari kesalahan dan dosa-dosaku Ya Allah Aku mohon ampunan kepadamu Ya, ya Pak. Pa Pak Maman sama ibu sama gitu Berdoa tiap malam selesai sholat sunnah tahajud Ya serius Kemudian doa itu diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nanti akhir-akhir doa, kalau udah mulai capek kan doa kan kalau lama-lama capek juga pak ya. Iya yeah, ya. Yeah. Nah, terakhir doa, mohon ya Allah aku mohon agar anakku yang bernama Lisna binti Maman. Agar engkau sembuhkan penglihatannya agar bisa melihat dengan normal iya. Engkau jadikan bisa bicara dengan normal dan iya. bisa mendengarkan apa yang dia dengarkan dengan normal Amin, Amin ya Seperti ya itu doanya ya Pak ya. Maman ya, ya, ya Pak. Harus dengan sabar Ada satu lagi yang harus Pak Maman ketahui sama Ibu Pak Maman mulai sekarang jangan sering jengkel sama istri Iya Sebenarnya istri itu sebenarnya sudah takut sama Pak Maman enggak usah dijengkelin coba. Saya mau tanya, micnya kasih ke istri dia. Ya. Ibu bener sehari-hari kalau lihat Pak Maman takut ya di sini. Ya. Pakai mic, Bu, enggak apa-apa. Ya. Oh, kan takut. Pak Maman enggak tahu istri takut. Saya aja yang bukan suaminya tahu kalau istri Pak Maman takut. Tahu kenapa? kenapa Bapak Ustadz kenapa kenapa ibu aja kadang gak ngerti iya ya kenapa saya takut sama Pak istri suami saya Pak Maman pengen tau gak karena kumisnya kepanjangan justru kata ibunya justru disitu Bapak Ustadz nah ini Bu Bayu bukan Bu Maman oh, yang iya. begitu ya. karena sering istri Mas Bayu tuh jengkel sama Mas Bayu karena gak punya kumis <laughs> gak punya kumis Pak Maman, solusi saya nanti tolong di, eh, apa namanya, dijalankan serius karena Allah. Mudah-mudahan nanti adik bisa normal lagi, bisa melihat dengan normal. Dan saya mohon jangan jengkel lagi sama ibu. Udahlah, semua masalah diselesaikan dengan baik di dalam kamar. Jadi gak cuma di rumah aja, dalam kamar boleh. Emang ngerti saya ngomong apa? Oh, ngerti langsung, langsung ngerti. Alhamdulillah. Ya, kalau kamar ya ngerti lah Pak Ustad, ya kan ya. Eh, saya tadi ngomong apa ya? Kamar ya, kamar bukan rumah ya? Bukan. bukan. Oh ya, ya maksudnya seperti itu diselesaikan dengan cara yang arif dan bijak. Ya, ya, yeah. yeah. yeah. emang tahu saya ngomong apa. <_an> Mudah-mudahan tahu ya Pak Maman, <_an> ketawanya lucu loh. Yeah. <_an> <_an> Pak Maman, yeah. e jalankan nasihat saya semuanya karena Allah. Mudah-mudahan nanti Allah ridha sehingga adik listnya diberi kesembuhan oleh AMIN. Allah, Allah. Amin, amin, amin. Amin. amin. Terima kasih banyak Pak Maman, Ibu. Mudah-mudahan adik ya cepat berkali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan cepat bisa bicara dengan normal dan semakin menjadi anak yang pintar. Kita akan break sebentar, tapi jangan kemana-mana pemirsa karena setelah itu kami akan kembali dengan cerita dari jamaah yang lain yang tentunya kami harapkan bisa menjadi inspirasi untuk anda. Baiklah hati akan kembali saat lagi. Pemirsa terima kasih masih di acara Begal Hati dan kami menantikan telepon dari anda di nomor 021 87797000 atau 87798000 sambil menantikan telepon dari anda sudah ada yang tersambung oh sudah ada langsung Pak Ustad ada yang mau nanya dari tadi sudah menunggu silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat kasih banyak. Waalaikumsalam, berahmatullah. Dengan ibu siapa namanya dan dari mana ibu? Ya, ibu Sari dari Jakarta, Pak. Ibu Samin? Sari, Sari, Pak. Ibu Sari. Iya. Pakai Min belakangnya. Sari. <laughs> Bercanda ibu, biar nggak ngantuk. Ya. <laughs> Silakan, ibu Sari di Jakarta langsung dengan pertanyaannya. Ah, uh, ini saya ini anak anak saya umurnya 2 tahun setengah itu kemarin ke dokter katanya sih hasil laboratoriumnya uh, ini katanya terinfeksi HIV pak Astagfirullah lagi uh, bu iya jadi udah di laboratorium di rumah sakit Bermais terus ee uh, ketiga-tiganya positif terus hasil ininya pak imunnya udah tinggal 100 padahal katanya minimalnya 400 sampai 1500 mm -hmm. terus katanya udah kekurangan darah juga udah anemnya terus uh, yang saya mau ini saya mau solusinya pak terus akhlak apa yang harus diperbaiki nah <tuh> nice. Itu yang saya juga belum tahu persis Kenapa putra-putri ibu itu Saya tidak tahu persis ya ini, Kenapa tertular HIV itu dulu Pertama kali ibu Oh gitu uh, Ini sebenarnya anak-anak Suka oh, Ibu-ibunya itu Adik saya udah meninggal ah. Nah ah, ibunya j... meninggal nah, terus... Kebetulan i... dulu ada yang kasih tahu Karena anak saya itu kan sering sakit, sering panas badannya. Kan ibunya dulu meninggalnya kena TBC paru-paru, Pak. Ibunya meninggal kenapa? Karena TBC paru-paru. Oh, kena TBE paru, iya, iya. ya. Ah, ya, ya, ya. uh, ah, uh, ibunya mau nggak tahu tuh sakit apa hal apa enggak, tapi ada orang ngasih tahu. Tolong anaknya diperiksain darahnya gitu, ada orang. Oh, gitu. Ah, uh, ternyata setelah diperiksain anaknya per HIV gitu Pak. Oh gitu. Ya udah gini aja karena memang ini uh, ibu yang mengasuh, ibu Asyari sendiri umurnya berapa, Bu? Ibu saya. Iya, ya. ibu ibu Sampai. sendiri maksud saya. Ibu Sari oh, umurnya berapa, Bu? Ibu Sari 43, Pak. Oh, ibu umurnya 43. Iya. Oh iya. Ibu begini aja, kalau menurut ibu tanya tentang akhlak eh uh, bisa aja uh, apa namanya AIV itu biasanya maaf maaf ini saya cerita AIV itu biasanya kecenderungan emosinya tinggi, gampang tersinggung, sulit diatur, semaunya sendiri ini ciri-ciri AIV seperti itu. Kemudian kalau ini anak kecil kan nggak mungkin anak kecil seperti itu. Jadi memang ini Oke. adalah bawaan dari maaf maaf ini dari orang tuanya bisa, tapi ya. saya tidak mau menyalahkan orang tuanya ya. Di sini Oke. adalah yang harus kita kerjakan apa kalau sudah terjadi seperti ini apa? Soalnya itu kuncinya. Ya. Yang harus kita kerjakan adalah Ibu Sari juga belajar memahami uh, Anak asuh ibu Dengan ya. sama Jadi ibu juga belajar untuk tidak gampang tersinggung Ibu belajar untuk tidak emosional Ibu ya. Ya. harus belajar Jangan semaunya sendiri Seperti itu ya munculkan sesuatu yang positif Kemudian Kalau memang ibu benar-benar uh, Apa namanya Menaruh uh, sayang kepada Anak asuh ibu, saya mohon ibu rajin tahajud. Kemudian kalau adik-adik ini kena HIV, dimohonkan kepada Allah Taala. Ya Allah jika anak ini yang anak yang bernama ini ini ini jika dia terkena HIV, jika itu dari kesalahan dan dosa orang tuanya, aku mohon agar kau ampuni kesalahan dan dosa orang tuanya. Doain seperti itu ibu. Doain ya. seperti itu dengan ketulusan hati ibu Dengan kesungguhan hati Dengan keikhlasan Kemudian dimohonkan pada Allah Ta'ala Agar Allah memberikan kesembuhan Karena memang adik-adik ini kan masih kecil ya Mudah-mudahan ya. Kalau memang ibu benar-benar serius dalam memohon ampun ya, ya. Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan Sehingga adik-adik diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala Amin, Amin. Ya. Ya, ya Jadi ibu tetap seperti begitu Dan uh, ya. mudah-mudahan rasa sayang ibu kepada adik-adik ini menyembatani rasa cintanya ibu kepada Allah Ta'ala Amin Amin, Amin. Amin. Ya, ya. Ini Dengan ya. ikhlas ya bu Ya Pak Ustad, ya, mohon didoakan. Soalnya katanya hmm. nggak ada obatnya itu ya, Pak falsafah ya? Iya, so, sebenarnya ya. ada sih, cuma ya kalau medis ya saya belum belum ada ya. Tapi kalau saya bilang insya Allah ada itu, amin. Karena secara akhlak insya Allah masih bisa, karena tubuh kita ini milik Allah, milik ya. Allah. Allah. Jadi tinggal kita doa kita, amal soleh kita. Kalau amal soleh kita cukup, kita berdoa memohon kepada Allah Taala, saya yakin insya Allah Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan kemudahan dan kesembuhan. Amin ya. Amin. Insyaallah kita ya. masih bisa. Ya, terima Amin. kasih Ibu ya. Sari. Terima kasih banyak Pak Ustaz, Pak Wahid. Iya. Iya, sama-sama warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum ke jamaah yang ada di sini Ada satu pertanyaan yang mungkin uh, Diajukan oleh sahabat saya Pak Ustad Ibu yeah. beliau Ibu sahabat saya ini terkena penyakit jantung Dan beliau Sang ibu ini sudah keluar masuk rumah sakit Tapi senang sekali Nonton acara bengkel hati Pak Ustad mm -hmm. Jadi begitu nonton acara bengkel hati Seperti mendapatkan semangat sendiri mm -hmm. Nah ini mungkin ada yang bisa disampaikan nggak pak ustadz solusi apa yang bisa dijalankan apabila mengalami masalah jantungnya itu e, pembengkakan pak ustadz oh nah itu dia kalau pembengkakan jantung ini ada beberapa hal yang harus kita sikapi hmm. maaf maaf ini saya harus bercerita bukan karena saya mau mengejek insyaallah tidak pembengkakan ya. jantung ini ada satu hal ada beberapa hal tapi yang pertama hmm. adalah kita merasa yakin terhadap apa yang kita punyai, terhadap apa yang kita miliki, terhadap apa yang ada pada diri kita Kita yakin kemudian itu muncul kesombongan, pembangunan itu bisa, itu pertama iya. Kemudian yang kedua, ini yang kedua, beda Tidak ada unsur sifat itu, mm -hmm. tapi ada unsur sifat seperti ini Beliau menyimpan emosi yang kuat. Jadi ada sesuatu yang mau diungkapkan tapi tidak mampu. Dia hanya disimpan aja. Ada sesuatu yang mau diungkapkan, di, tapi, di, tapi tidak, dia tidak mampu. Tidak keluar, tidak gitu. Tidak ya? bisa keluar, gitu. Karena biasanya hmm. ada, makanya pasangannya lebih ganas. Hmm. Jadi ya, hmm. akhirnya. Jengkel marah tapi diem gitu Diem gitu nah, Nanti lama-lama bisa bengkak juga insya Allah seperti itu oh, okay, Jadi tinggal ini Ibunya teman mas Bayu eh. Memahami enggak? Kalau memang paham ya insya Allah Seperti itu tinggal yang mana? Oh saya yang kedua ah Berarti harus Jangan ada emosi kalau ada masalah Dengan suami mamanya yeah. Kemudian diselesaikan dengan baik Soalnya kebetulan suami beliau Suami ibunya teman saya ini udah meninggal pak ustadz jadi hanya berdua dengan anaknya. Ya kalau memang itu ada bengkak jantung biasanya ya ada anaknya yang memang jengkelin <laughs> gitu aja. Anak yang jengkelin. Iya <laughs> biasanya gitu. Mungkin nih, kapan nikahnya anak saya nih? Ali jadi nikah <laughs> aja mas bayu. <laughs> ya mudah-mudahan bisa menjadi solusi. Mudah-mudahan bisa cepat sembuh uh, buat ibu yang ada di rumah atau mungkin pemirsa yang, menjala, uh, yang mengalami permasalahan yang sama. Ada pertanyaan lagi dari jamaah silakan. Ke mana? Silakan, Ibu namanya siapa dan asal dari mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz Danu, Ustaz Bayu, nama saya Ibu Mariati dari Solo. Silakan Ibu Mariati. Saya punya keluhan di pinggang muter sampai pinggang semua ini. Sakit saya sudah hampir 10 tahun lebih. Udah operasi itu tiga kali Belum ada hasil Sekarang ada lambung. Terus di dada sebelah kiri saya ini Kadang berat Kayak ditusuk-tusuk Nyampe belakang Ini hampir dua tahun Kalau ke dokter apa Jantung Bagus di eko direjik Nggak ada penyakitnya Jantungnya bagus Tolong Pak Ustadzan Minta solusi bagaimana Monggo, Pak Ustad. Iya. Kali kalau yang di perut ini Ibu 10 tahun pakai sabuk dilepas. <laughs> Engga, enggak dilepas Engga, atasnya. Enggak. Pertama operasi tahun 2000, oh, operasi iya. katanya pinggang, ada daging menumpu. 2005 operasi angkat kandungan. Terus paling hebat 2010. Ini laser katanya batu ginjal. 2010 ini sampai sekarang terus pindah ke jantung. Ini belum ada ke dokter juga belum sembuh Terus Ya yang di pinggang sudah sembuh belum? Belum Lah kok pindah ke jantung berarti kalau pindah ke jantung pinggangnya sembuh Enggak tuh tau nah, juga Lah kalau enggak bukan pindah ke jantung namanya Tambah Jantungnya... nambah, nambah, nambah itu namanya Sudah punya suami iya. belum? Suaminya meninggal belum ada 100 hari Belum ada 100 hari oh, ini. Oh. oh Tahun berapa menikah dengan suami? Kalau enggak salah udah hampir 25 tahun, 4 2004 tahun. Oh, nah. Ya. Ya, ya. Yes, sudah Ibu Mariati. Iya. Ibu ini apa yang ini apa ya? Yang mana yang sering di, di TV dia ya, dinyanyiin itu? Yang mana tuh bahasa? Samaria. <tuh>. Ya. Bukan Pak Usaha Bukan ya Oh bukan Siapa tahu benar. Bukan. benar Karena udah lama Ibu Mariati ya. Kalau pinggangnya Emang ya, pinggangnya masih sakit? Masih rasanya kakut Masih kok gini gimana sih? Masih. <laughs> masih tapi geleng Masih tuh nganggup ya. Bu Masih kelempeng kanan kiri itu sakit semua Sakitnya kenapa? tuh jatuh Bukannya tahu-tahu sakit aja gitu dulu dulunya katanya tuh diguna guna orang katanya oh diguna guna oh jangan bilang guna guna katanya. di sini saya katanya. malah takut katanya tapi... katanya siapa ya namanya sakit segitu lamanya ya kita usaha kemana-mana udah ke dokter kan capek udah lama sakit ya ibu ya udah dokter ke dokter capek 10 ya sepuluh tahun lebih 10 tahun iya rasanya katanya 10 tahun Ih, yeah, ibu benar itu bukan karena pakai sabuk enggak, kan dilepas ya. Kalau ke orang pinter emang gua akuin kalau sabuk-sabuk enggak pernah make. Kalau ke orang pinter diakuin ya. Yeah. Tapi sebelum ibu sakit di pinggang ini sebelum ibu sakit di pinggang, ibu sering ke orang pinter enggak sebelumnya? sering dulu emang pernah sakit pertamanya itu kan masih perawan sebelum sakitnya sebelum, ibu iya sebelum sakit iya. sering juga sering juga oh um. jadi pernah ibu dikasih uh, jimat barangkali kalau jimat enggak paling minuman apa bobok apa gitu emang bobok dikasih. apa Iya suruh Duh. minum enggak. suruh minum air putih iya minum air putih ya. iya kalau minum kopi kalau minum antibiotik andanu sih enggak apa-apa. Ya. Tapi bandu harusnya Pak Gitu. Ya udah gini aja Ibu. Saya mau tanya uh, ini apa namanya? Ibu kalau dengan suami maaf nih saya tanya, Ibu sering jengkel enggak sebenarnya sama suami? Jujur. Dulu emang iya Pak, paling iya, kuat. Iya dulu maksud saya. Kan suaminya udah enggak ada jadi dulu. Dulu ya, benar ya? ya? karena suaminya enggak ada mau memang mau jengkel sama siapa di kuburan ya. emangnya memang jengkel saya makin kuat kalau diem betah tapi daripada berantem mending kita diem gitu aja Oh gitu ya. tapi jengkel iya diam oh, tapi oh iya cuma diem gitu ya sudah itu jengkelnya ibu insyaallah sama suami iya saya mau tanya kenapa ibu jengkel sama suami ini pertanyaan saya yang harus dijawab jujur kenapa Ya kadang-kadang namanya, kadang sering masak kurang cocok, apa bagaimana gitu, dianya terus marah, diem, tanya juga diem, terus diem. Ibu gitu. terus ikut diem-dieman -diem juga. Iya. Oh gitu. Itu aja terus disampe kalau kita nyambung tambah marah. Oh tambah marah. Ya, Ibu ya jengkel tapi diem, diem. lagi. Iya. Kalau ada Bapaknya tuh nggak nggak berani nyaut kalau. Pergi baru berani ngomong sama yang di situ gitu. Oh, gitu. Iya. Oke. Okay. Berarti kalau ibu sama suami relatif kalau marahnya diem gitu yeah. ya. Oke, okay. sekarang saya mau tanya ganti yang saya balik. Ibu yeah. punya putra? Punya dua, Pak. Dua ya. Umurnya yeah. berapa? Yang 1 21, yang satu masuk STM. Yang kelas. 15-16 tahun yang ngemot oh, benar ya bu ya masih ingat ya bu ya anak sendiri loh itu bu ya. <laughs> masuk smp kelas 1 ini oh ya oke okay. okay. oh, saya mau tanya ibu sama putra putranya sering nggak ibu itu jengkel sama putra putranya ya, ya keluar aja ngomong oh kamu so, ini kacang anu iya, kacang kacang kalau nyuruh nyuruh cepet, khususnya ya cepetan, betul orang keburu sore keburu sore ah, ya, ke masjid yeah, itu kacang kacang gitu khususnya bagian itu kalau orang Jawa bilang ndang. Tahu ndang? Iya tahu. Kalau ya. ndak Ibu cerewetnya muncul atau jengkelnya muncul gitu. Iya, ngomong gitu, baru sore gitu kan. Ya sudah, Ibu, ya. saya mau tanya, tadi sebelum Ibu datang ke sini ada sakit enggak di jantungnya, darah dadanya sampai ke belakang? Tadi. Tadi, tadi sakit. Benar? Iya. Sekarang saya tanya, Ibu mulai pagi hari ini di Masjid Anida Maukah Ibu Mariati belajar kalau nyuruh anak-anaknya jangan nyuson nyusoni mau nggak? Mau nah, Pak Ustadz. Benar nih. Benar. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Ikhlas. Ikhlas. Lila hitalah. Hita amin amin amin. Nah sekarang saya mau tanya ketulusan ya. ibu. Ketulusan ibu insya Allah akan dibayar. Ya. Sekarang yang sakit di dada sambil nusuk ke belakang sekarang rasanya gimana sekarang? Di sini tinggal sedikit nuncep gitu nak. Sedikit tadi, nuncep. Ya, yang belakang? Enggak. Ya. Sudah enggak ada. Enggak berat sekali gitu rasanya berat. Ya. Tadi berat. Iya. Ibu pengen hilang itunya, yang nuncep itu. Iya. Gitu. Nah, kalau yang nuncep masih ada, berarti Ibu masih belum belum memahami. Jadi nanti iya. harus benar-benar serius. Iya. Ya, saya niat mulai hari ini iya. dengan anak-anak saya. Kalau nyuruh, jangan nyusu-nyusu ibaratnya. Iya. Paham ya? Paham. Ya, sekarang saya mau tanya. Ibu, maukah Ibu mulai nanti malam sholat sunat ta'ajud, memohon ampun kepada Allah Ta'ala, Khususnya kalau ibu sering jengkel sama suami atau di dalam keluarga Terus menerus Rajin tahajud untuk memohon ampun kepada Allah Ta'ala Khususnya bab, ibu yang sering jengkel kepada suami Mau gak? Mau Pak Bustang Mau? Mau Benar? Benar Ikhlas Ikhlas Dan saya minta satu lagi Saya gak, gak yakin tapi saya minta aja hmm. ya Enggak. mau nggak oh, kok enggak gimana mau oh, mau ya mau nggak mau. Ma mau apa nggak kan belum tidak tahu mau apa ibu udah mau aja kalau <tuk> saya ngomong <tuk> ibu iya. mau ngomong apa ya saya lupa <tuk> <tuk> ibu Mariatim e mau nggak mulai saat ini belajar untuk tidak ke orang pintar lagi karena itu bisa menjadikan musyrik di hadapan Allah. bisa, awal. udah lama kita udah dengar pengajian Pak Ustadz Hanu terus kita nggak berani ya. Oh kita ya sudah mundur gitu. Iya sudah. Tapi dulu emang kita sering Bukannya sekali dua kali. Rutin bukannya ya? Bukanya rutin, kadang orang ngomong ke situ ngikut zaman dulu kan belum pernah kenal banget sama agama gitu, oh, gitu. jadi orang ikutin ini, ayo kesana, ayo kita masih ikut masih ke, umur berapa yang masih peran 17-18 kita udah mulai sakit, oh, jadi kan orang acak kesini kesitu ya, ayo ya. gitu, oke, okay. ya. ibu ikhlas benar-benar karena allah taala jangan ke orang pinter mau, mau oh, pak Ustaz, kalau banyak ilmu ilmu dari orang ya. pinter apa aja bentuknya yang musrik musrik. Ibu ikhlas enggak ilmu ilmu tersebut keluar dari tubuh karena Allah taala. Iya, karena Allah taala. Benar ya? Pasti benar Pak Ustaz. Rajin ya. sujud pada Allah ya. Alhamdulillah kalau eh. salat tajud enggak pernah. Luka. Alhamdulillah rabbil ya. ya, bagus. Ya. Mudah-mudahan Allah memberikan keringanan dan kesembuhan ya. pada Ibu ya. Amin ya. ya. Amin. Saya tanya sekarang. Ya. Sekarang saya tanya, pinggangnya Ibu kemarin, kemarin atau tadi sebelum di masjid sakit enggak? Kemarin sakit. Alhamdulillah ini kok enteng lah make nya di sini bu ya beneran, bu kayak... saya tahu kalau alhamdulillah ibu bilamin kayaknya enteng gitu <laughs> alhamdulillah <laughs> ya bu alhamdulillah, rupi ya rupi kalau ibu ke orang pinter biasanya ngasih berapa? Bu? Itu mah nggak ngasih apa? Oh, gak ngasih, ngasih apa? gorengan pak Ustadz, makanya saya tanya ngasih apa? Nggak ngasih apa-apa, makanya nggak pernah sembuh. Nggak ngasih. Orang dulu paling pakai gula, itu katanya ya, ya. orang yang ngasak-ngasak begitu. Iya, iya. Oke, okay. ya mudah-mudahan manfaat ya Bu. Ya. Terima kasih Ibu Mariati. Mudah-mudahan cepat benar-benar sehat ya Bu ya. Silahkan duduk kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Waduh, karena banyak sekali yang mau bertanya, ya udah kita tutup dengan doa aja ya bu ya, ya pak ya. Kita break sebentar untuk mempersilakan yang mau lewat berikut ini. Tapi kami akan kembali sama seste, uh, dengan doa yang langsung dipimpin oleh Ustadz Danu. Jangan kemana-mana, tetap di Bengkel Hati. Di bagian akhir acara Bengkel Hati selalu ditutup dengan doa untuk semua usaha dan ikhtiar kita untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan uh, untuk terbebaskan Dari musibah dan masalah lainnya Mari sama-sama kita menundukkan kepala Memanjatkan doa Allah Rabbi, Dan doa ini Akan langsung dipimpin oleh Ustaz Danu Monggo Bawasad Terima kasih Mas Bayu <coughs> Jamah Masjid Anida dan juga Pemirsa Bengelhati yang dirahmati oleh Allah Amin Marilah di akhir acara ini kita berdoa pada Allah Ta'ala Dengan kusuk Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita Amin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 Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan kepada suami kami Dosa kepada istri kami Dosa kepada anak-anak kami Kepada saudara-saudara kami Dosa kepada teman-teman kami Dosa kepada hamba-hamba yang lain, Ya Allah Dan juga dosa pada makhluk yang keciptakan di muka bumi Ya Allah, ampunilah dosa yang kami lakukan yang cukup besar di hadapanmu, Ya Allah Ampunilah dosa yang kami lakukan kepada ibu dan ayah kami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 Ya Allah, alhamdulillah, Engkau telah banyak menitipkan kepada kami kenikmatan, Ya Allah. Alhamdulillah, Engkau telah menitipkan iman dan takwa dalam hati kami. Alhamdulillah, Engkau telah mengizinkan kami menjalankan syariatMu, Ya Allah. Alhamdulillah, Engkau telah banyak memberikan kami nikmat dan rizki, Ya Allah. Jika kami masih banyak salah di hadapanMu, Ya Allah, sehingga Engkau berikan kami peringatan dan sakit pada diri kami.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 Rabbana adina fi dunia wa fil akhiratih husna, wa qina dabbanaar, walhamdulillahirobbil alamin. Pemirsa demikianlah acara bengkel hati pada pagi hari ini, dan kami informasikan kepada anda. Selama bulan ramadhan insya Allah bengkel hati akan absen dulu Jadi anda yang ingin hadir di acara bengkel hati mungkin bisa uh, ketemu setelah ramadhan Dan karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita istirahat selama bulan ramadhan Mungkin ada yang disampaikan dari Rizad Benung? Iya, <tuh> bagi pemirsa bengkel hati dalam menyambut Ramadan sebelumnya kami saya Mas Bayu dan Izaki dan semua kru Bengkel Hati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan mudah-mudahan puasa kita semuanya diterima oleh Allah taala amin amin ya rabbal alamin jika ada salah ucap salah kata, salah perbuatan dari saya, saya meminta maaf dengan sepenuh hati saya. Mudah-mudahan para jemaah memaafkan kekurangan-kekurangan saya. Amin. Amin. Ya Selamat menjalankan ibadah puasa Selamat memasuki bulan Ramadhan Tentunya mudah-mudahan Dengan memasuki bulan Ramadhan nanti Kita bisa mampu meningkatkan nilai ibadah kita Sehingga pada saat kita ketemu lagi nanti Bagai hati akan hadir insya Allah Setelah Raya Idul Fitri Di bulan Syawal nanti Kita sudah menjadi manusia yang baru Dengan ini, keimanan yang jauh lebih meningkat daripada sebelumnya. Akhir kata saya, Bayu Okta. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabilai topik wahidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.